Saatnya berita sore. <SILENCIO> Assalamualaikum sederhana berita sore edisi hari ini selasa 31 Maret 2020 dibacakan Ahyar dan Tia Andalusia Bumkap Aceh Jaya semprot desinfektan di seluruh wilayah dibantu mobil damkar dan water cannon PRB Aceh bersama ACT telah menyiapkan skenario kerjasama percepatan penanganan COVID-19 Kepastian karantina wilayah diputuskan pekan ini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 Cederalun, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, bekerja sama dengan TNI Polri serta dinas terkait yang tergabung dalam tim gugus COVID-19 melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah tempat fasilitas umum. Dari Calang, Rizky Bintang melaporkan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pencegahan penyebaran virus corona COVID-19. Bupati Aceh Jaya T. Irfan T.B. mengatakan pihaknya telah melakukan penyemprotan ke beberapa lokasi fasilitas umum dalam Kabupaten Aceh Jaya. Penyemprotan dilakukan hari ini melibatkan tim dari TNI Polri dan PMI dengan menggunakan mobil operasional, damkar, Kabupaten Aceh Jaya dan satu unit mobil water cannon dari pihak kepolisian setempat. Penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum seperti komplek perkantoran, pasar, SPBU, serta fasilitas umum serta fasilitas umum lainnya yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Penyemprotan desinfektan ini dilakukan di seluruh Kabupaten Aceh Jaya mulai dari Tenom hingga Kelamno. Sebelumnya pemerintah Aceh Jaya melalui Dinas Kesehatan Puskesmas BPMBKP, PMI, TNI Polri juga melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah tempat fasilitas publik. Syederalun menyikapi pandemi coronavirus atau COVID-19 yang sedang mewabah di dunia, termasuk Indonesia, tak terkecuali Aceh, Forum Pengurangan Resiko Bencana atau Forum PRB Aceh, bersama Organisasi Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Aceh, menyiapkan skenario kerjasama percepatan penanganan, pencegahan dampak bencana non-alam tersebut. Dari Banda Aceh, Tim Seram FM melaporkan. Ketua ACT Aceh Husaini Ismail mengatakan rencana kerjasama itu sudah didiskusikan dengan pengurus dan dewan pakar Forum PRB Aceh. Husaini didampingi Ketua Forum PRB Aceh Nasir Nurtin mengatakan pada prinsipnya PRB sepakat bekerja sama untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Aceh dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang terimbas akibat tidak bisa bekerja. Pada tahap awal ACT dan Forum PRB akan fokus minimal pada tiga kegiatan, yaitu penyemprotan desinfektan ke fasilitas umum, menyediakan makanan bergizi untuk pekerja rumah sakit dan masyarakat yang harus beraktivitas, dan membagikan kebutuhan pokok untuk kalangan masyarakat untuk kalangan masyarakat bawah yang kehilangan sumber mata pencarian. Wakil Ketua Forum PRB Aceh, TM Zulfikar menambahkan, berdasarkan diskusi lanjutan di Kantor ACIT Aceh di Bandar Aceh, disepakati sumber pembiayaan dilakukan dengan penggalangan dana bersama oleh Forum PRB Aceh dan ACIT Aceh. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan kepastian karantina wilayah akibat Covid-19 akan diputuskan pekan ini oleh Presiden Joko Widodo kompas.com lansir Ia menambahkan saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila diterapkan karantina wilayah. Salah satu faktor yang tengah dihitung betul oleh pemerintah ialah ekonomi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Luhut mengatakan presiden tidak ingin masyarakat menengah ke bawah menjadi korban utama jika karantina wilayah diterapkan. Karenanya, Luhut mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan jika kebijakan karantina wilayah diterapkan. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk memberikan insentif bagi masyarakat yang terdampak. Anda sedang mendengarkan Berita Utama, Serambi FM. Syederalun Polsek Trumon bersama Koramil 09 Trumon, Batalion C Pelopor Brimob, Kompi C Rider dan Staf Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan patroli imbauan dan penyemprotan disinfektan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat Trumon. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Dalam kegiatan tersebut dan Yon C pelopor memberikan imbauan kepada masyarakat berupa larangan untuk berkumpul dan agar lebih menjaga kesehatan masing-masing dan dilanjutkan dengan penyemprotan desinfektan dengan sasaran kegiatan adalah rumah ibadah, pasar, tempat keramaian dan tempat-tempat perkumpulan masyarakat dalam kecematan Trumon. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Kedet Trumon, Kampung Ujung Tanoh, Kampung Sigling, Kampung Pantonbili dan Kampung Kutabaru. Kegiatan selesai pukul 11.30 WIB berjalan baik, tertib, aman, lancar, dan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat. Syedara Lun, Direktur RSUD, Sahudin Kutacane, Dr. Bukhari SPOG mengatakan, orang dalam pemantauan atau ODP di Aceh Tenggara menurun dari 18 ODP menjadi 13 ODP. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Ia mengatakan hal ini berkat kerjasama tim melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas di umum dan masyarakat agar mentaati kebijakan pemerintah demi kebaikan masyarakat bersama. Menurut Dr. Wahari, COVID-19 cepat berkembang biak dan tumbuh dalam dahak atau droplet dari paru-paru. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat apabila batuk atau bersin jangan sembarangan tempat agar tidak menular kepada keluarga dan tetangga. Syederalon, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh, Singkil, diminta turut membantu melakukan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Hal itu disuarakan Wakil Ketua Sekolah Pemimpin Muda Aceh atau SPMA Wilayah Aceh Singkil, Joni Saputra. Pihaknya tidak melihat peran perusahaan pemegang HGU perkebunan kelapa sawit di saat pemerintah dan masyarakat berjibaku melawan wabah corona. Menurut Joni, perusahaan seharusnya turut berkontribusi dalam menanggulangi pandemi corona, sehingga tidak muncul kesan keberadaannya di Aceh Singkil hanya cari keuntungan. Sebelumnya, pemuka Pak Aceh Singkil menyatakan akan menggandeng perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah Aceh Singkil juga siap mengerahkan segala sumber daya agar penyebaran virus corona tidak meluas ke daerahnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita sore edisi Selasa 31 Maret 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederhalun. Wassalam.